Nidzatalaqtumun nisa'a Itu bercerita tentang Bagaimana etika uh, Seorang Nabi Ketika akan berpisah dengan keluarganya Tapi kita tidak pernah tahu Pertautan ini Sering Ayat ini yang dipakai Wa maitakillaha yajallahu mahraja Kalau bicara tentang konsep taqwa Ya takwa itu solutif. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi dalam dalam kehidupannya. Itu yang sering kita kita apa? kita dengar. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh solusi dalam kehidupannya Ada jalan keluar ya terhadap berbagai persoalan yang yang mereka hadapi. kemudian orang-orang yang bertakwa itu juga diberikan nimpahan rezeki min hay sulayah tasib tidak yang tidak diperhitungkan sebelumnya jadi rezeki anugerah Allah yang tidak diperhitungkan sebelumnya tanpa diduga-duga oleh kita sebenarnya Allah telah memperhitungkan rezeki itu bukan Semuanya kita ini kan sudah diberikan rezeki Ada ketetapan Dulu Kita bicara Yang dapat mengubah Takdir itu hanya doa Takdir kan ketentuan Allah Itu sudah pasti Tidak bisa itu Tapi doa yang bisa mengubah takdir jadi doa kemudian salah satu doa itu sebenarnya harus disertai dengan ikhtiar yaitu usaha tanpa ada ikhtiar ya gak connect juga gak terhubung jadi perkuat usaha perkuat perbanyak doa baru terakhir Berserah diri kepada Allah. Dalam konsep agama itu tawakal. Nah, berserah diri itu, tawakal itu sebenarnya kunci. Kunci jiwa, ruh ini. Bukan ruh nyawa maksudnya. Jiwa, spirit, spiritualitas. Orang yang terganggu spiritualitasnya kadang tidak punya konsep tawakal di dalam hidup. Nah ini hari ini, di seluruh negeri ini... yang diperlukan itu adalah tawakal sebenarnya saya gak paham kalau mereka-mereka mereka yang tidak punya prinsip tawakal tawakal itu berserah diri ini kan dalam konserasi politik ini kan sudah capek berusaha kan kita gak bahas apakah usahanya benar atau salah, terserah dulu yang penting masing-masing itu sudah berusaha berusaha, berusaha, berusaha, berusaha enggak tahu apakah mereka ada sertai dengan doa semuanya pakai doa itu berdoa, berdoa itu harapan jadi usaha sudah, berdoa sudah terakhir usaha kan masuk ke tempat tempat apa namanya bilik suara untuk menjemplos itu kan usaha terakhir sekarang adalah masanya ikhtiar bukan masanya tawakal berserah diri kepada Allah Kenapa tadi dikatakan berserah diri kepada Allah? Karena manusia-manusia yang beriman itu adalah mereka yang mau berserah diri kepada Allah Mau bertawakal di dalam berbagai aktivitas kehidupannya Kalau tanpa ada gerakan tawakal itu akan spiritualitas kita ini akan, akan kering begini Kita punya cita-cita punya harapan Bagaimana supaya cita-cita dan harapan itu dapat diwujudkan Bagi orang mukmin yang bijak langkah tepat yang harus dilakukannya adalah berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya itu ini misalnya besok mau berdagang misalnya jualan apa supaya dapat untung misalnya. jadi kita harus usaha modalnya apa dimana kita ambil barang dagangannya dimana kita jual E, barang dagangan itu Itu namanya ihtiari Usaha, usaha. <tuh> Jadi harus perbanyak maksimum Ada mekanismenya Ada sistemnya Itu cita-cita dan harapan kita Bagaimana supaya Pembeli Punya daya tarik terhadap Barang dagangan yang kita jual Itu juga bagian daripada ihtiari Yang kita berdoa kepada Allah Supaya iklim, cuaca, situasi ekonomi Semuanya mensupport untuk daya beli barang dagang yang kita jual Baru terakhir kita Itu tawakal Berserah diri kepada Allah Pertanyaan berikutnya Kenapa Kita itu membutuhkan prinsip Tawakal di dalam hidup Itulah kondisi yang mengunci spiritualitas kita. Karena kita sudah menggantungkan harapan untuk perujutan cita-cita dan rencana kerja itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita serahkan kepadanya nya Hari itu penting. Apabila nah, mana gagal, ya tentu kita akan sabar mungkin ada sesuatu sistem yang belum terpenuhi sehingga cita-cita itu tidak tercapai jadi ada intropeksi diri bukan karena gagal kita ngamuk usahanya demikian juga jika kita berhasil mewujudkan cita-cita harapan itu kita akan dituntut untuk bersyukur orang mukmin itu ya, orang mukmin sukses bersyukur. Gagal sabar. Itulah transformasi nilai tawakal. Karena kita sudah serahkan kepada Dia. Kita enggak enggak enggak enggak mampu memahami kehendak Dan atau hikmah yang diturunkan oleh Allah kepada diri kita Bisa jadi sesuatu yang kita senangi Sesuatu yang kita suka Malahan berlebihan Itu menjadi tidak baik bagi diri kita Sesuatu yang kita tidak suka Bahkan kita menolaknya Itu adalah baik bagi diri kita Jadi ada Ada misteri sebenarnya Ada Ada sesuatu di balik itu Dan ya, ini yang kita harus pahami itu. Oleh karenanya ya kita harus perbanyak tawakal itu, berserah diri kepada Allah. Jadi dengan berserah diri kepada Allah artinya seseorang itu telah menggantungkan harapan dan cita-citanya atas kehendak Allah. Ya kita menerima. Misalnya dalam hari ini ee uh, perkadaan misalnya. Itu kan sudah berusaha semua, sudah berdoa juga tinggal menunggu keputusan. Adalah berserah diri. Bila menang tidak menjadi angku dan sombong karena pemenang itu enggak pernah semuanya menang ya. Itu kan slogan, yang menang kan hanya satu, satu yang tampil sebagai pemimpin. Yang lainnya harus mensupport pemimpin yang menang karena pada dasarnya ke semua mereka itu ingin jadi pemimpin jadi ketika terjadi proses politik ya hanya satu yang keluar yang lainnya harus men itulah prinsip e, teologi pilkada itu, pemilihan itu jadi harus ada prinsip-prinsip seperti itu kalau tidak ya gak menjadi kacau yang kita inginkan bukan kekacauan sebenarnya jadi harus berbanyak tawakal Berserah diri kepada Allah Jadi bagi yang menang Harus memperbanyak syukur Bukan menambah Apa ya Menambah kesompongan Benar kan saya hebat nah, Bukan bukan seperti itu Jadi mereka yang sukses Mereka yang menang Di dalam cita-cita dan harapannya Harus memperbanyak syukur Kepada Allah Bukan meningkatkan Rasa kesompongan Sehingga yang lain tidak berarti Nah bagi yang Yang belum memperoleh Harapan dan cita-citanya ya Berarti itulah kehendak Allah Yang kita harus sikapi secara sabar Kalau ke depan mau lagi Ingin e, Mengikuti ya Pelajari kekurangan-kekurangan hari ini Jadi pengalaman itu Harus menjadi guru Harus menjadi spirit pemicu makanya harus ada bulir-bulir tawakal di dalam batin di dalam spiritualitas seseorang kalau tidak ya ya itu akan apa akan akan merusak jiwa akan merusak halul nafsi keadaan jiwa seseorang itu dan bila sampai kepada tahap ini tentu kita tidak inginkan Banyak orang kan under control, di bawah kontrol spiritualitasnya Ketika menyikapi sebuah keadaan, sebuah kondisi Yang mana keadaan dan kondisi itu tidak sesuai dengan rencana batin dia Itu kan berkecamu, itu berperang, berperang, berperang, berperang terus di dalam batin ini Malahan yang lebih parah mencari-cari kesalahan orang lain Kesalahan diri sendiri tidak pernah diukur. Yang paling mudah untuk memperbaiki spiritualitas itu adalah carilah kesalahan diri anda sendiri dulu. Jadi bukan di mana-mana cari kesalahan orang. Diri kita ini sudah benar atau masih salah. <tuh> Itulah prinsip-prinsip yang yang perlu di, diperhatikan. Hamba Allah yang mulia, para pendengar suara Radio Putra Rahman Seram BFM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun berada nah di dalam membungikan prinsip berserah diri kepada Allah menyerahkan segala upaya segala usaha yang sudah kita lakukan itu tergantung kepada keputusan yang diberikan oleh Allah itu Kita harus Mengacu kepada dua tindakan Sebenarnya Pasca tawakal itulah kebahagiaan Manusia-manusia beriman Yang bisa bertawakal Kepada Allah itulah gambaran Manusia-manusia yang memiliki Kebahagiaan sebenarnya. Kalau mau merujuk kepada uh, Apa ya Hmm Pemikiran Ibu Numaskawih Di dalam kitabnya Tahzibul Akhla Misalnya Jadi jalur kebahagiaan itu Ada dua hal Tapi dimana Dominasi kebahagiaan kita Material Harta Itu bisa membuat orang bahagia Tetapi juga sekaligus bisa membuat orang Sengsara demikian juga spiritualitas Nilai-nilai kejiwaan Ataupun fondasi jiwa yang dimiliki oleh seorang Itu bisa mengantarkan kepada kebahagiaan Tetapi juga bisa mengantarkan seseorang itu kepada kesengsaraan Jadi Apa sebenarnya yang dirasakan oleh jiwa kita as Atau as-saqawah Ya, sa'adah kah? Bahagia kah atau kesengsaraan? Jadi, jadi orang ingin terus-menerus di dalam berhidupan ini adalah kebahagiaan. Jadi, ya macam-macam tingkatan-tingkatannya. Bilamana jasad dan spirit jiwa kita ini menyatu dan berinteraksi dengan material orang merasa itulah kebahagiaan sebenarnya material yang kita miliki ini itu harus menjadi apa ya menjadi wasilah menjadi jalan penembus jalan lorong menuju mendekatkan diri kepada Allah itu sebenarnya yang yang perlu Jadi jangan karena kita memiliki pasalitas, kita memiliki sesuatu material yang berlebihan pada diri kita itu menghambat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah akan kita temukan bahagia kepada dunia material yang kita miliki. Jadi itu. Misalnya kita punya kebun yang luas misalnya Kebahagiaan petani, kapan itu? Waktu memanen Misalnya ini sawah sudah menguning itu. Ketika mau panen, itulah kebahagiaan. kebahagiaan. Tetapi, padi yang dipanen, itu jangan menghambat nilai spiritualitas kita untuk lebih dekat kepada Allah. Maksudnya begini, dengan memanen padi itu seharusnya kita menambah rasa syukur. La in syakartum kan la aziidannakum. Jadi harus menambah rasa syukur kita. Itu sebenarnya. Banyak orang yang gagal di sininya. Jadi dia temukan, dia temukan dicari di mana sebenarnya? Mengapa kita perlu bersyukur terhadap material yang kita miliki? Karena hanya orang yang bersyukurlah Yang merasa berkecukupan Jadi kalau Gak pernah rasa syukur Selalu kurang itu Jangan jadikan Kehidupan anda Haus karena menunggu air laut Gak pernah akan Berhenti kehausannya Jadi apa yang kita miliki itu Kita syukuri Itu yang paling prinsip sebenarnya Tapi banyak manusia itu gagal Karena sudah menuhankan Benda-benda Material itu sehingga dia tidak Bersyukur kepada Allah Ya benda-benda ini boleh Konkret ya boleh abstrak Ya Yang dimiliki oleh Manusia itu bisa jadi almal harta Almuluk kekuasaan Jadi ada orang Memiliki harta Ada orang Memiliki kekuasaan Ada orang memiliki Al-Quwah Kekuatan Nah ada orang Tiga-tiganya punya Punya kuwah Punya kekuasaan Punya harta Nah kalau tiga-tiganya ini Juga lebih dasar Lebih hebat Tapi bilamana mana harta yang anda miliki kekuasaan yang anda punya dan kekuatan kekuatan itu <tuh> bisa jadi kekuatan fisik lahir dan batin yang kita punya, kita miliki itu kita jauh dengan Allah ya, itu dalam perspektif sufi, dalam kebersilaman tidak ada mana apa-apa itu untuk apa? kita sehat wal afiah misalnya kuat ya strong strongly malahan sangat kuat tapi tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Untuk apa kita punya jabatan tinggi? Sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu. Tapi kewajiban kita kepada Allah enggak pernah kita tunaikan. Nah, untuk apa misalnya kita punya harta yang melimpah ruah? Di sana ada perusahaan Di sana ada toko Di sini ada unit perdagangan Di sana ada perkebunan Di sudut sana ada peternakan Tapi kewajiban kita kepada Allah Tidak pernah kita tunaikan Tapi kalau kita tiga-tiganya punya Ini lagi sehat nih Kekuatan sehat Hasil perdagangan juga Meningkat tajam Orang ring Karaseki kan 부pu yang gopuput di ci, Cikageng, Itu ujian benar Ada orang sehat, gagah perkasa, apa yang dia usahakan berhasil. Berdagang-berdagangnya untung. Diambil uang dibeli apa namanya? Kambing atau lumbu kasih sama orang beranak bina. tampaknya diduga itu ujian di bagi orang seperti itu. Tapi ada juga yang oh ke mana dia berusaha kandas. Malah ditipu orang, modal-modal hilang. Banyak teman-teman kita kandas. Maksud membantu orang, modal-modal hilang. Orang-orang entah -orang ke mana pergi. Harus entropesi diri dan banyak sabar Jadi kalau yang seperti tadi Kalau kita punya power itu Itu kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ada orang yang seperti itu Berdagang dia berhasil Dimana juga berhasil Tapi kalau itu semuanya menjauhkan dirinya kepada Allah Gak ada arti dan nilai itu Dalam prestif kebersihan itu tidak punya itu Enggak, Gak punya Gak punya nilai apa-apa Karena toh Ketika kita nanti entar menghadapnya berpulang rahmatullah, semua benda-benda materi itu tidak pernah kita bawa. Apalagi dalam Islam ya. Yang yang walaupun di perdebatan gigi palsu pun disuruh cabut kan dalam Islam, enggak perlu bawa ke ke sana. Memang ada dalam keyakinan agama tertentu itu dipakai baju jas, pakai apa ada. Tapi kalau Islam enggak seperti itu. Enggak ada kita bawa apa-apa. Hanya selembar kain kafan. Itu udah daruri banget itu ya. Atau tiga lapis, atau 7 lapis mungkin. Tapi ya, selapis aja jadilah. Itulah yang dibawa alam kubur. Eh semua perdagangan, pertanian, perkebuan perkebunan hasil usaha itu tidak pernah kita bawa makanya tadi prinsip harta, almal almal yang kita miliki itu harus untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah perbanyak sedekah berbanyaklah membantu orang lain Apa yang kita miliki untuk membantu orang lain? Saya pikir enggak perlu musyawarah. Bapak, waktu masuk enceleng enggak ada musyawarahkan dengan saya yang di sebelah atau dengan yang lain? Hei, perno ada kan? betapa ada ya langsung masuk. Begitu juga di rumah. Istri belanja misalnya. Ke pasar. itu kan hak dia. Ambil sedekah sebagian. Enggak perlu ribut suara. Hanya nah, gara-gara ribut suara enggak pernah bersedekah. Apalagi yang kecil-kecil seperti itu. Jadi jadi jadi jangan Almal harta yang kita miliki ini itu semuanya Uh, menghambat kita itu lebih dekat kepada Allah demikian juga tadi apa tadi kekuasaan amanah eh ketika jadi staf ja kepada Allah itu sangat dekat kaim ja bukan salat subuh eh? ini maaf ya itu ketika jadi staf hana jabatan apa Rupanya dia berdoa terus Yunalawongan eselon 4nya ya Allah nebrilah ke ulun hai ke atasan bede buka hatinya begetunyo ulun sebagai salah siro eselon 4 ha yang sampai bunuh angnya Itu sebelum ada kekuasaan tapi ketika sudah di diberikan amanah baru eselon 4 baru eselon 4 udah enggak mau lagi ke ke ke masjid. Ini ini enggak enggak benar pola-pola seperti ini. Maksudnya harta, kekuasaan, amanah, jabatan apapun, itu harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sebenarnya penting. Kita senang ya kalau kalau pimpinan pejabat ya, ya siapa saja ya. Kalau ibadahnya itu tinggi, bagus itu kan? Bagus itu. Yang ibadahnya juga terkontrol belum tentu perbuatannya terkontrol. Kan kan itu logika formal yang yang bisa kita sebutkan. Nah, itu. Demikian juga power, kekuatan, kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah. Yang lagi kuat darah masih normal. Supply darah dari bilik apa? kanan kiri jantung itu ini kalau nampak transparan Ngeri kita Darah ini bekerja ini darah nih, semua yang ke saraf-saraf nih supply-nya membuat kita kuat. Karena cukup supply darah dan oksigen di dalam sel-sel apa namanya? nadi ini, maka kita tahan menembus dinginnya subuh. ada-ada sementara orang waktu sudah sakit gak kuat lagi pingin salah subuh itu aneh itu pingin bagus juga sih mana tahu mungkin itu subuhnya terakhir beangkali bagus ada prinsip itu tapi waktu kuat bagaimana di belakang rumah Hai berkokoh ayam Itu sebelum subuh biasanya Membangunkan pemiliknya Kan saya sering katakan Hewan peliharaan kita itu Lebih dulu bangun ketimbang kita Tapi kita gak mau memfaatin alam Isyarat alam itu gak kita memfaatin Itu kan natural Ayam berkoko Tapi sekarang udah jarang kita dengar ayam koko ya Jadi ayam berkoko itu Membangunkan malah ada pesan hadis bila anda mendengar kokoh ayam di waktu pajar berdoalah Kenapa? karena ayam itu berkokok karena dia melihat malaikat berarti kalau kita mendengar logikanya kan begini kalau kita mendengar kokoh ayam berarti kan tidak jauh ayam itu dari kita malaikat itu juga seputaran itu berdoalah kepada Allah Malaikat itu tugasnya mengaminkan doa kita. Heh, kalau kalau malaikat mendoa mengaminkan doa kita kan hebat itu. Jadi ini tidak pernah kita tangkap. Nah, kembali kepada tiga hal tadi. Tugas kita, bagaimana harta, bagaimana pangkat jabatan kekuasaan, bagaimana kekuatan lahir dan batin yang kita miliki ini, itu semuanya berfungsi untuk Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Begini Mendekatkan diri kepada Allah itu Sebenarnya bukan hanya rukuh dan sujud Itu bukan rukuh dan sujud Tetapi bagaimana uh, Processing harta itu Dalam Ridha Allah itu kan mendekatkan diri kepada Allah Ya apa namanya harus lillahi rabbil alamin jadi harta yang kita miliki itu kita tasarrufkan kita pergunakan pada jalan yang diridai, diridai oleh Allah itu mendekatkan diri kepadanya jadi jangan dibola balik ada pedagang yang sukses ini kan ada harta nih. lebih sadar dia. Maka dia lebih dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah rajin dia salat. Ya, Hanafi. Jamaah enggak, Pre? Tapi proses perdagangan hartanya itu penuh dengan riba. Itu itu enggak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus ada ada ada kesamaan. Jadi di sini salat dia, sujud dia, rukuk dia dengan baik. Di pasar pedagang itu menipu orang. Akrar di sana. Secara fikih itu nyah Ini ini yang saya ingin apakah? Salat dia pagainya bagus. Tapi dalam berpolitik curang misalnya, itu juga enggak benar, enggak mendekatkan diri kepada Allah. Dosen misalnya. ini ada yang ngomil itu di luar, karena saya profesinya kan dosen rajin salatnya semuanya salatnya tapi mengajarnya tidak benar, itu bukan tidak mendekatkan diri kepada Allah jadi jadi jangan hanya pemikiran kita itu terlalu sempit hanya sujud dan ruku itulah pola pendekatan diri kepada Allah Yang lain-lainnya bebas sebebas-bebasnya Freelain nah, Jadi juga harus mendekatkan diri kepada Allah Taat kita di jalan Ini saya mengamati Mudah-mudahan banyak yang dengar lainnya. Atau sampaikan kepada orang yang tidak dengar Itu kapan, Senin kemarin atau Selasa kemarin diresmikan uh, under fast yang di Lamnyong itu Senin ya, Senin ya? kan diresmikan itu jalan sudah bagus lo jalan itu maaf ya yang gak habis pikir saya itu jalan itu menuju tempat pendidikan Ada dua kemungkinan. Pengguna jalan itu adalah mereka-mereka yang well educated, mereka-mereka yang terdidik. Atau mereka-mereka yang berurusan dengan orang yang terdidik. Kan itu itu. Nian ngan tapres menteng naurung menggunakan aturan? Dia tidak dekat kepada Allah di sana. Ini, ini kan jembatan Lamnyong nih udah dua jalur itu ada yang dari sana itu dipotong kemari terus itu gak boleh sebenarnya ataupun yang dari sini entah bagaimana mungkin dia ngomong-ngomong udah salah kan dipotong kemari itu juga cukup semeraut sudah sarana sudah bagus petunjuknya sudah ada kalau anda mau pergi ke sana balik ya sebelum turun itu balik kiri dong kemari masuk di ba loop lam, lam, di bawah itu di underpass itu ini ini culture ini peradaban sebenarnya nah, itu itu kan suka-suka itu tidak ada nilai dengan pendekat diri pada Allah itu dalam pikiran orang seperti itu padahal kehadiran kita itu membawa keselamatan pada diri kita membawa kenyamanan kepada orang lain itu adalah model pendekatan diri kepada Allah yang paling jauh. Itu yang enggak enggak kita temukan. Banyak sudah terdapat itu orang yang kecelakaan itu. Enggak enggak enggak tahu bagaimana. Enggak tertib. Ketika kita salat jemaah, maaf ya, misalnya ini e, kepepet misalnya. Apakah boleh kita lebih dulu rukuk ketimbang imam? Enggak boleh. Atau kalau memang enggak bisa ikut imam ya keluar mufarak dari ma um, dari makmum dari jemaah. Kan begitu. Jadi saya mengamati banyak yang yang enggak enggak enggak benar. Yang lebih parah lagi adalah bila mana Anda menegur orang salah. Itu kita disalahkan. Berarti penyakit spiritualitas kita ini sudah cukup parah. Cukup parah ya. Jadi, nah, oleh karena kembali kepada tiga hal tadi, <tuh> coba ya. Dimensi spiritualitas itu Tertib di jalan Tertib di mana itu, itu Bahagian itu Untuk taat Taat dan patuh Untuk mendekatkan diri kepada Allah Oleh karenanya Harta Jabatan dan pangkat Kekuasaan lahir batin Yang kita masih sehat wa'alafiat ini Itu harus di, diarahkan Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu paling penting Jadi saya mengajak kita semuanya bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya pada ruku dan sujud. Semua aktivitas perilaku kita di luar di sana harus berada dalam ridhanya. Itu yang sangat penting sebenarnya. Nah, bagaimana caranya ini ya tergantung kepada kita. Hamba Allah yang mulia, para pendengar suara Radio Tu Rahman, Serambi FM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Oleh karenanya, wujudkanlah cita-cita kehidupan anda itu Dengan acara, dengan cara berusaha semaksimal mungkin Dan perbanyaklah doa Kemudian bertawakallah kepada Allah Karena tawakal, anda akan mampu mengelola harta Mampu mendudukkan pangkat dan jabatan Mampu mendudukkan power kekuatan yang kita miliki itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah entitas kehidupan yang paling penting sebenarnya. Jadi bukan ketika tidak ada harta, ketika tidak ada jabatan, ketika tidak ada lagi kekuatan kita tuh lebih dekat kepada Allah. Tapi semua yang kita miliki ini menjadi sebuah processing, sebuah persudur untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berusaha, menjadi orang yang memperbanyak doa, menjadi orang yang melekatkan jiwanya untuk tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah jiwa kita akan tenteram di dalam mengisi kehidupan ini. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.